Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Nabiye'na wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'amu bi ihsanin ila yawmiddin Allahumma allimna ma yanfa'una Wa anfa'na bima allamtana Wa zidna ilman wa amala Para pemirsa Roja TV, para pendengar radio Roja, dan seluruh kaum Muslimin, dimanapun anda berada, Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Allah berkahi. Dan mudah-mudahan dengannya Allah subhanahu wa taala menjadikan kita bermanfaat bagi kaum muslimin. <tuh> Para jamaah, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun anda berada. Pada kajian sebelumnya kita sudah membahas tentang kaedah yang redaksinya berasal dari Nas. iaitu dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leisalirkan zalimin hakun usaha yang zalim itu tidak mempunyai hak perbuatan kezaliman tidak mendatangkan hak bagi orang yang melakukannya dan kaedah ini sangat erat hubungannya dengan perbuatan ghasab ya perbuatan yang disebut dengan istilah ghasab dan di tengah-tengah kaum muslimin terutama di tengah-tengah masyarakat awam ya banyak dari mereka yang tidak pas dalam memahami istilah ghasab karena yang tersebar dalam pemahaman masyarakat ya bahwa ghasab itu adalah istilah bagi tindakan menggunakan hak milik orang lain dengan tujuan nantinya akan dikembalikan lagi. Ya, ini pemahaman yang tersebar di masyarakat, ya, bahawa gosok adalah tindakan menggunakan hak milik orang lain yang tujuannya nantinya untuk dikembalikan lagi, bukan untuk dimiliki terus-menerus. Dan pemahaman ini ya kurang pas. Karena sebenarnya istilah ghasab adalah istilah syar'i, ya. Dan para ulama sejak zaman dahulu sudah memberikan definisi tentang ghasab ini. Definisi ghasab yang disebutkan oleh para ulama, ya, di antaranya disebutkan oleh Imam Ibn Qudamah rahimahullah Al-istilah Ala mali ghairihi Beghairi haq Ya, tindakan Menguasai harta milik Orang lain Dengan cara yang tidak dibenarkan Tindakan Menguasai Harta milik orang lain Dengan cara Yang tidak dibenarkan Dalam kitab Mughnil Muhtaj Ya, ini salah satu kitab yang sangat bagus dalam madhab syafi'i. Disebutkan di sana definisi Ghasab yang tidak jauh dengan definisi yang disebutkan oleh Imam Ibn Qudamah dari madhab hambali. Beliau mengatakan Ghasab adalah istilau hakil gairi ala wajib ta'addi. Ya, menguasai. Hak milik orang lain Secara zalim Menguasai Hak milik orang lain secara zalim Dari dua definisi ini Kita memahami Bahawa gasab Itu makna umum Gasab adalah Mengambil hak milik orang lain Baik Nantinya akan dia dia kembalikan Ataupun tidak Ya Sehingga Pemahaman yang Benar tentang ghazab ini Lebih umum Daripada pemahaman yang Beredar di masyarakat Ya Ghazab Ya Sebagaimana dikatakan oleh para ulama Adalah menguasai Hak milik orang lain Dengan cara Yang tidak dibenarkan Ya Baik dia berniat untuk mengembalikan lagi Ataupun tidak ya. Inilah hakikat dari Ghasab Sebagaimana disebutkan oleh para ulama Kalau ada yang bertanya Lalu apa Ustadz bedanya Antara Ghasab dengan mencuri Maka kita katakan Perbedaannya Kalau Ghasab ya, Itu tidak harus Sembunyi-sembunyi Ya. Sedangkan mencuri dikatakan mencuri apabila dia melakukannya secara sembunyi-sembunyi, ya. Perbedaannya, kalau mencuri harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan biasanya orang yang mencuri, ya, itu tidak berniat untuk mengembalikannya lagi. <tuh> Berbeda dengan ghasab, ya. Ghasab ya, tidak harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. <tuh> ya, terang-terangan bisa. Ya, dan biasanya ghasab ini karena kekuatan. Karena orang yang melakukan tersebut punya kekuatan, punya kekuasaan. Akhirnya melakukan ya pengambilan hak milik orang lain dengan terang-terangan. Ya. Inilah perbedaan antara ghasab dengan mencuri. Dan dua-duanya ya Bisa Tidak ada niat sama sekali untuk Mengembalikannya Kemudian berhubungan dengan hak milik orang lain ini <coughs> Ada banyak keadaan Dari sisi Apakah kita boleh menggunakannya Tanpa izin Orang yang memilikinya Ataukah tidak boleh kita gunakan sama sekali Kita harus melihat ya, Kita harus melihat dari sisi pemiliknya Ada empat keadaan dalam hal ini Keadaan yang pertama Apabila si pemilik barang tersebut dengan tegas menyatakan bahawa barang itu boleh digunakan oleh siapapun, ya. Barang tersebut boleh digunakan oleh siapapun tanpa harus izin. Maka yang demikian, ya, dibolehkan untuk menggunakannya tanpa harus izin, baik barang tersebut berharga ataupun tidak maksudnya harganya tinggi ataupun harganya murah baik barang tersebut barang yang istimewa ataupun barang yang sepele ya kalau si pemilik barang tersebut sudah memberikan izin secara umum ya untuk menggunakannya maka berarti ya setiap orang boleh menggunakannya tanpa izin <tuh> Contohnya, ya, misalnya di sebuah masjid ada sandal ditulisi "sandal masjid". Ya. Tulisan tersebut bermakna bahwa setiap orang boleh menggunakan sandal tersebut, ya, untuk misalnya ke toilet atau ke tempat wudhu, karena biasanya, ya, di sebuah masjid ada banyak orang datang. Ya kadang orang dari kantor dia menggunakan sepatu, ya sehingga sulit bagi dia untuk pergi ke misalnya ke toiletnya atau ke tempat wudhunya dengan sepatu itu, sehingga dia sangat membutuhkan sandal. Ketika ada sandal sudah tertulis sandal ini milik masjid, ya bukan berarti kita harus minta izin kepada eh, penjaga masjid <tuh> untuk menggunakan sandal itu, tidak perlu sandalnya sudah ditulisi. Siapapun boleh menggunakannya. Dan sandal sesuatu yang sepele, ya. Sandal sesuatu yang sepele, apalagi sandal jepit, ya. Harganya tidak seberapa. Ada sesuatu yang berharga, ya. Misalnya air RO. Kadang-kadang di sebuah tempat yang ada orang yang menyediakan air RO untuk masyarakat. Air RO ini harganya mahal, ya. Bisa sampai 10 juta atau lebih untuk membuat eh, tempat air eh, RO tersebut. Kalau ditulis ya di dalam tempat tersebut atau di pagarnya bahwa siapapun boleh mengambil air dari sini. Maka ini izin umum, ya sudah diberikan izin secara umum, ya siapapun boleh menggunakan atau mengambil air tersebut. Ini keadaan yang pertama, ya. Keadaan yang pertama apabila hak milik orang lain, ya, ada izin secara umum, ya, ada penegasan izin secara umum bahawa itu boleh digunakan. Maka tanpa izin kepada orang yang memilikinya kita boleh menggunakannya baik barang tersebut berharga ataupun ya tidak terlalu berharga. Keadaan yang kedua adalah keadaan yang sebaliknya. Apabila pemilik barang tersebut dengan tegas menyatakan tidak boleh bagi siapapun untuk menggunakannya. Ya. Maka Ketika keadaannya demikian Kita tidak boleh menggunakan barang tersebut Walaupun barang yang tidak terlalu berharga Barang yang sepele Ketika pemiliknya sudah mengatakan bahawa Barang ini tidak boleh digunakan oleh orang lain <tuh> Walaupun barangnya sepele Kita harus meminta izin Kalau kita ingin menggunakannya Ya Karena Karena Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu yeah. alaihi wasallam, ya, "La yahillu malumri'in muslimin illa bi tibatin min nafsihi." Harta seorang muslim <coughs> itu tidak dihalalkan. Tidak dihalalkan bagi orang lain kecuali dengan kerelaan hati orang yang memilikinya dan harta di sini umum ya harta di sini umum baik harta tersebut sangat berharga ataupun tidak terlalu berharga kalau seorang muslim sudah menegaskan bahwa barangnya tersebut tidak boleh digunakan oleh orang lain maka orang lain tidak boleh menggunakannya sama sekali ya walaupun menurut kita Barang tersebut adalah barang yang tidak terlalu berharga atau barang yang sepele. Keadaan yang ketiga adalah keadaan ketika tidak ada penegasan dari pemiliknya Tidak ada penegasan dari pemiliknya Baik penegasan untuk boleh menggunakannya Atau penegasan dalam hal tidak boleh menggunakannya Pemiliknya diam tidak mengatakan kata-kata yang menunjukkan hal tersebut ya. Apakah kita boleh menggunakannya? Maka di sini kita kembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat ya. Kita kembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat. Apabila adat kebiasaan masyarakat menunjukkan bahawa barang yang seperti itu boleh digunakan oleh siapapun, maka kita boleh menggunakannya tanpa izin pemiliknya. Saya contohkan misalnya sabun, ya, sabun yang ditinggalkan oleh pemiliknya di toilet, ya. Tentunya sabun ini bukan sabun yang ada di tempat yang dibawa oleh pemiliknya dari rumahnya, ya. Ada toilet umum, ya dan di situ ditempatkan sabun. Tidak ada penegasan dari pemiliknya, boleh menggunakan sabun ini. Ya. Tapi ditempatkan di tempat umum seperti itu. Maka sabun ini ya secara kebiasaan masyarakat barang yang sepele dan kebiasaan masyarakat ya membolehkan orang lain untuk menggunakannya. Ya. Apalagi Terlihat ada indikasi-indikasi yang menunjukkan hal tersebut ya, Sabun tersebut diletakkan di tempat sabun yang umum ya, Digunakan oleh masyarakat ya, Maka seperti ini berarti dibolehkan bagi siapapun untuk menggunakannya ya. Contohnya misalnya <tuh> Misalnya seperti sandal Ya, sandal di sebuah masjid. Sandal jepit, ya, sandal jepit di, buah, di masjid dan tidak ada tulisannya. Tidak ada tulisannya. Ini sandal milik masjid. Tidak ada tulisan yang demikian. Dan sandal jepit adalah barang yang sepele. Apabila misalnya ada sandal jepit di masjid ya, Kemudian ada orang ingin menggunakannya Untuk sekedar berwudhu Pergi ke tempat wudhu karena dia menggunakan eh, Sepatu misalnya Atau menggunakan sandal Yang apabila terkena air Maka dia akan Lama keringnya Dan itu akan mengganggu Orang yang menggunakannya Maka dalam keadaan seperti ini dibolehkan bagi dia untuk menggunakan sandal tersebut sekedar untuk pergi ke tempat wudhu, ya. Walaupun itu milik orang lain bukan milik masjid, ya. Karena ini merupakan sesuatu yang sepele, ya. Dan tidak ada penegasan di sini apakah dia boleh menggunakannya ataukah dia tidak boleh menggunakannya. Tapi adat kebiasaan masyarakat, ya. Apabila orang meminjam, ya. Hanya untuk wudhu saja Dan sandal yang digunakannya adalah sandal jepit Biasanya diperbolehkan ya. Uruf masyarakat seperti itu Kebiasaan masyarakat seperti itu Sehingga ya, Seakan-akan ya Uruf ini atau kebiasaan ini Mengatakan kepada kita silakan menggunakan sandal Untuk eh, Kegunaan yang eh, Sederhana Kegunaan yang sebentar ya, Misalnya untuk ke tempat wudhu saja Keadaan yang keempat, ya, apabila barang tersebut berharga dan kebiasaan masyarakat apabila ingin menggunakannya maka harus dengan izinnya. Maka ketika keadaannya seperti ini, ya, dan kita ingin menggunakan barang tersebut, maka harus izin dahulu. Seperti misalnya, ya, barang-barang peralatan rumah misalnya peralatan rumah tangga misalnya eh, peralatan rumah tangga seperti food processor, eh, food, food processor misalnya ya blender misalnya kompor ya misalnya lagi ya hal-hal lain ya, yang ada di rumah ya misalnya eh, meja atau kursi ya. Ini tidak ada kebiasaan dalam masyarakat ya bahwa kita boleh menggunakannya tanpa izin. Maka kita harus izin dahulu ketika menggunakan barang yang demikian. Atau misalnya mobil ya. Mobil milik orang lain sangat berharga. Dan tidak ada kebiasaan di masyarakat bahwa boleh menggunakan mobil tersebut tanpa izin maka ketika kita akan menggunakannya kita harus meminta izin dahulu ya karena kebiasaan masyarakat demikian begitu pula misalnya HP ya atau misalnya peralatan tukang ya ada tangga misalnya kebiasaan masyarakat ya kalau menggunakan tangga itu harus izin pemiliknya ya apalagi sampai dibawa ke tempat yang jauh ya begitu pula misalnya ada gergaji Ya, ada gergaji yang itu punya orang lain, punya tetangga, dan tidak ada kebiasaan di masyarakat bahawa orang boleh menggunakannya tanpa seizin pemiliknya. Maka kita harus izin dahulu sebelum menggunakannya, ya, agar kita tidak terjatuh ke dalam khalilman. Namun ya secara umum ya, walaupun kita tahu empat keadaan ini ya, secara umum apabila ya kita ingin menggunakan hak milik orang lain ya, maka sebaiknya meminta izin dahulu. Sebaiknya meminta izin dahulu, terutama apabila apabila kita ragu. Terutama apabila kita ragu, apakah pemiliknya membolehkannya ataukah tidak? Ketika itulah, ya. Walaupun, ya kita lihat itu barang sepele, maka sebaiknya kita izin dahulu. Berbeda ketika keadaannya sudah ditulis di sana, ya. Sudah jelas-jelas ditulis, silakan menggunakan, silakan mengambil air, silakan menggunakan eh, sepeda ini, kursi roda ini digunakan untuk umum, ya. Kursi duduk ini digunakan untuk umum, ya. Maka kalau keadaannya sudah demikian maka tidak perlu tidak perlu izin dan tidak dikatakan sebaiknya izin tidak karena ini sudah sangat jelas sekali ya. yang kita ragu-ragu ya di dalamnya walaupun sepele maka ketika itulah kita dianjurkan untuk meminta izin kepada pemiliknya. Adapun yang tidak ada kebiasaan dalam masyarakat, ya, untuk bisa menggunakannya tanpa izin, maka harus izin. Maka harus, harus izin. Kalau misalnya kita ragu-ragu, ketika itulah kita dianjurkan untuk meminta izin kepada pemiliknya. Inilah eh, fikih atau hukum-hukum yang berhubungan dengan eh, memanfaatkan barang milik orang lain. Kemudian para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya di sini ya karena waktu yang sempit ya saya akan menjelaskan tentang kaidah keempat ya yang bersumber dari redaksi Nas <tuh> Saya melompat kaedah kedua tidak saya jelaskan di kajian ini kaedah ketiga juga nanti saya akan jelaskan di kajian berikutnya saya di sini akan membahas kaedah yang keempat karena kaedah ini ya kaedah yang ringkas untuk mengefisienkan waktu kaedah yang keempat ya yang bersumber dari redaksi Nas syariat adalah kaedah yang berbunyi Al-Kharaju Bid-Doman Al-Kharaju bid, Al bid ya, Sebuah hasil Itu sebanding dengan Beban yang ditanggung Sebuah hasil Itu sebanding dengan Beban yang ditanggung Atau bisa diartikan Dengan arti yang lebih Mudah difahami Bahawa keuntungan Berhak didapatkan seseorang karena dia harus menanggung kerugiannya bila terjadi. Ya, keuntungan berhak didapatkan oleh seseorang karena dia harus menanggung kerugian bila itu terjadi. Ya, inilah makna dari kaedah ini. Ya, dan kaedah ini sumbernya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha ibunda kita kaum mukminin anna rajulan ibta'a ghulaman fa aqama 'indahu masya Allah. Ada seseorang yang membeli budak hamba sahaya Kemudian hamba sahaya tersebut ya bersama dia dalam waktu tertentu Fa qama 'indahu ma syaa Allahu an yuqim thumma wajada Kemudian setelah itu ya setelah budak tersebut ya bersama dia dalam waktu tertentu ternyata si pembeli mendapati ada aib pada budak itu, fakalsamahu ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pembeli ini mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kejadian yang dia alami dan mengadukan si penjual kepada beliau. Faradzahu ali. Maka keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengembalikan budak tersebut kepada penjualnya. Dan pembeli mendapatkan uangnya kembali secara utuh. Faqala ar-rajul Ya Rasulullah qad istaghalla ghulami. Orang tersebut mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini sudah mengambil manfaat, mengambil keuntungan dari budakku. Ya selama Buddha itu di tangannya orang ini sudah mengambil manfaatnya. Maka apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyabdakan, al kharaju bil daman. Ya. Al kharaju bil daman keuntungan <tuh> berhak didapatkan oleh seseorang karena dia harus menanggung kerugian. Bila kerugian itu terjadi. Inilah sumber dari kaidah ini. Al-kharaju biddaman. Ini adalah redaksi dari Nabi kita Muhammad sallallahu ya, alaihi wasallam. kata yang singkat tapi maknanya sangat padat. Keuntungan Berhak didapatkan oleh seseorang Karena dia harus menanggung Kerugian Atau risiko Apabila itu terjadi Budak ini Yang dibeli oleh Sahabat tersebut Apabila tiba-tiba mati di tangannya Siapa yang menanggung? Yang menanggung adalah Sahabat yang membeli tersebut, ya, ini risiko. Bila ada orang ya membeli sesuatu dari penjual, kemudian tiba-tiba sesuatu tersebut rusak di tangan pembeli, karena digunakan oleh pembeli, padahal sebenarnya sesuatu tersebut, ya apabila belum rusak, dia bisa dikembalikan karena ada cacatnya maka tetap saja sesuatu itu tidak bisa dikembalikan setelah dia rusak karena digunakan oleh pembeli ini resiko ini kerugian dan pembeli harus menanggungnya begitu pula apabila ya resiko itu tidak terjadi apabila kerugian tersebut tidak ada dan terlihat ada aibnya Akhirnya pembeli ingin mengembalikannya kepada penjual Maka Si pembeli ya, Bisa mendapatkan keuntungan Dari Barang yang dibeli tersebut Ya, Mendapatkan keuntungan dari barang yang dibeli tersebut Misalnya dia sudah menggunakannya dalam waktu tertentu Dan ini keuntungan Ketika dia mengembalikannya kepada penjual Maka penjual tidak berhak mengatakan Kamu sudah menggunakannya Maka sekarang bayar uang sewanya Tidak berhak penjual Mengatakan demikian Kenapa? Karena pembeli sudah harus menanggung resiko Menanggung kerugiannya apabila dia rusak di tangannya Ya begitu pula keuntungannya bisa dia dapatkan makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-haraju bidaman ya keuntungan berhak didapatkan oleh seseorang karena dia harus menanggung resiko atau kerugian apabila itu terjadi <tuh> penerapan dari kaedah ini ya sangat banyak ya atau sebelumnya Ya kaedah ini bisa disebutkan dengan redaksi lain. Ya, ada yang menyebutkan kaedah ini dengan redaksi lain. Misalnya redaksi al-gurmu bil-gurni. Ya, ada kaedah yang berbunyi al-gurnu bil-gurni. Dan ini makna, maknanya sama dengan Redaksi Nabi Muhammad S.A.W. Al-Kharaju Bil-Daman ya. Al-Gurmu Bil-Gunmi Kerugian Itu sebanding dengan keuntungan ya. Maksudnya kerugian Itu <coughs> Harus Ditanggung oleh seseorang Karena apabila dia mendapatkan keuntungan Maka dia juga yang mendapatkannya ya. Ada yang Membalik kaidah ini. Kalau kata, tadi kata katanya al gunmu bil gurmi ada yang membaliknya menjadi al gunmu bil gurmi. Ya, keuntungan itu bisa didapatkan oleh seseorang karena dia harus menanggung kerugiannya. Ya, apabila kerugian terjadi tentunya. Ya, ini sama persis dengan redaksi Nabi Muhammad SAW. Al kharaju bil damat. Keuntungan bisa ditetapkan bisa didapatkan oleh seseorang karena dia harus menanggung risiko apabila itu terjadi <tuh> Ada redaksi lain juga yang disebutkan oleh para ulama untuk menunjukkan makna ini Redaksi tersebut berbunyi an-ni'matu bi qadri an-niqmah atau an-niqmatu bi qadri an-ni'mah Intinya kenikmatan ya itu sesuai dengan musibah kenikmatan itu sesuai dengan ya musibah atau kerugian karena seseorang ya dia bisa mendapatkan kenikmatan dari sesuatu Maka dia harus menanggung apabila Ada musibah yang terjadi dari sesuatu tersebut Atau ada kerugian yang ditimbulkan oleh sesuatu tersebut Ya, Ini, kaedah ini ya, Sama persis maknanya dengan kaedah yang kita bahas Al-Kharaju Bil-Daman Keuntungan dari sesuatu Itu bisa didapatkan oleh seseorang Karena dia harus menanggung Resiko yang terjadi apabila resiko tersebut ya dia alami. <tuh> ada banyak penerapan dari kaedah ini ya. Di antara penerapan dari kaedah ini ya apabila ada seseorang membeli mobil ya apabila seseorang membeli mobil. Dan mobil tersebut sudah dia gunakan selama sebulan. Ya, orang ini membeli mobil, misalnya mobil second ya. Mobil second dia gunakan selama sebulan. Ternyata setelah sebulan dia dapati ada aib. Dan aib ini sangat mempengaruhi harga. Ya. Akhirnya dia ingin mengembalikan Dia ingin mengembalikan kepada penjualnya Karena aib tersebut tidak dia ketahui sebelumnya Maka Pembeli berhak mendapatkan uang yang dia serahkan saat jual beli Apabila dia menyerahkan uang saat jual beli 100 juta Sebagai harga dari mobil tersebut Maka ketika dia mengembalikannya Dia berhak mendapatkan uang yang sama 100 juta. Adapun manfaat yang dia dapatkan selama barang tersebut ada di tangannya selama sebulan, ya. Maka itu manfaat yang menjadi hak pembeli. Kenapa demikian? Karena pembeli harus menanggung resiko selama sebulan tersebut apabila mobilnya rusak. Ya. Inilah penerapan dari kaidah ini Al-Kharaju Bil-Daman Keuntungan dari sesuatu Bisa didapatkan oleh seseorang Karena dia harus menanggung resiko Apabila itu terjadi ya. Contohnya lagi Ada orang ya, Membeli motor Setelah itu dia sewakan dia sewakan sampai 2 bulan. Setelah dia sewakan sampai 2 bulan, dia mengambil untung, ya. Mengambil uang sewanya. Misalnya 1 bulan dia sewakan, ya, misalnya 2 juta. 2 bulan dia mendapatkan uang 4 juta. Setelah 2 bulan, ternyata dia mendapatkan ada aib, ada cacat di motor itu dan cacat ini tidak mungkin terjadi kecuali di tangan penjual. Akhirnya dia kembalikan motor itu kepada penjual karena aibnya ini. Ya. Yeah. Maka apabila keadaannya demikian, ya, yeah. maka pembeli berhak mendapatkan uang yang dia serahkan ketika membeli motor itu. Dan pihak penjual tidak berhak mengambil uang hasil sewanya. Penjual tidak berhak mengambil uang 4 juta yang dia dapat yang pembeli dapatkan dari hasil penyewaan motor itu. Kenapa demikian? Karena keuntungan itu dia dapatkan dengan menanggung resiko. Resiko atau kerugian yang terjadi selama motor tersebut ada di tangan pembeli. Kalau motor tersebut rusak, ya, di tangan pembeli, maka pembeli yang menanggung risiko itu. Makanya, pembeli berhak mendapatkan keuntungan. Sehingga, ketika motor tersebut dikembalikan kepada penjual, maka pembeli berhak mendapatkan harga yang dia serahkan, ya, uang yang dia serahkan ketika dia membeli motor itu, dan dia berhak mendapatkan uang sewa, ya. Misalnya motor tersebut asalnya harganya ya 10 juta ya. Maka dia berhak mendapatkan uang 10 juta dan berhak mendapatkan uang 4 juta 4 juta dari hasil sewanya tadi ya. Inilah salah satu dari penerapan kaedah ini. Baik. Contoh lain Apabila ada orang membeli sapi Ya, ada orang membeli sapi. Kemudian sapi tersebut dia rawat, dia kasih makan, dia kawinkan dengan sapi lain. Akhirnya sapinya hamil dan lahirlah sapi lain. Setelah sapinya lahir, ya, eh, setelah sapinya melahirkan, ya ada anaknya sekarang. Ternyata setelah itu dia melihat ada cacat di sapi itu. Di sapi yang melahirkan ini. Pihak pembeli ya apabila melihat cacatnya sangat parah dan itu tidak dia ketahui ketika proses jual beli. Kalau dia ketahui ketika proses jual beli maka dia tidak akan Membeli sapi itu Maka dia berhak mengembalikan sapi itu kepada penjual Dan anak yang lahir Ketika sapi itu ada di tangannya Menjadi hak pembeli Ya Menjadi hak pembeli Kenapa? Karena al-kharaju bid Karena keuntungan dari sesuatu Yang didapatkan oleh seseorang Ya itu menjadi hak dia, menjadi hak dia karena dia harus menanggung risiko apabila ya risiko tersebut terjadi. Kalau misalnya ya orang yang seperti ini, dia membeli sapi, dia rawat, dia kawinkan, tiba-tiba mati sapinya, tiba-tiba ya, sapinya mati, siapa yang menanggung risiko ini? Bukan penjual, walaupun sapinya ada cacatnya. Yang menanggung risiko di sini adalah pembeli. Begitu pula apabila ada manfaat, apabila ada keuntungan yang didapatkan oleh pembeli, maka itu juga menjadi hak pembeli karena pembeli harus menanggung risiko apabila sapi tersebut ya mati misalnya, atau ada keadaan lain, tiba-tiba sapinya ya ditabrak oleh mobil, akhirnya cacat. Siapa yang menanggung kerugian? Pembeli. Walaupun ia ya, ada cacat dari penjual juga. Tapi ketika keadaannya demikian, ya maka yang menanggung kerugian adalah pembeli. Begitu pula pembeli berhak mendapatkan keuntungan dari usahanya. Ya. Inilah ya beberapa penerapan dari dari kaedah ini. Dan dengan demikian, ya eh, selesailah pembahasan kita dalam masalah kaidah yang keempat ini, ya kaidah yang ringkas dan sebenarnya cuma yang sangat banyak, ya. Namun karena waktu yang singkat, ya kita harus akhiri eh, kajian tentang kaidah ini. Dan insya Allah pada kajian berikutnya kita akan membahas kaidah yang yang kedua yang cukup panjang, ya. Kaedah yang menjelaskan al-muslimuna inda syurutihim. Ya, kaum muslimin itu terkentuk, tergantung kepada syaratnya. Kaum muslimin itu harus menjalankan syarat-syarat yang dibuat oleh mereka sendiri. Ya, Demikian, Allah Ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'u bi ihsanin ilayamiddin. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Namun Ustaz Jazakallah khairan barakallahu Faih Ustaz atas jawaban yang telah Atas matanya yang telah sampaikan di kesempatan pagi hari ini Ustaz Dan ikut alih selama azan Ya Allah waiyakum Untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab Bagi anda yang bertanya Anda bisa bertanya secara langsung Dengan menghubungi kami di 021 823 Ataupun anda dapat bertanya melalui pesan singkat Di 0819896543. Nama kata Assalamualaikum Untuk yang pertama kami angkat pertanyaan melalui telepon di 021 823643. Ya, silakan. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Waalaikumsalam Dari hamba Allah di Ya, silakan Ibu pertanyaannya Ibu. Mohon maaf Ibu mungkin bisa dikecewakan sholat televisinya Ibu Seorang pegawai negeri Seorang pegawai negeri Meninggal dunia hmm. Dan mendapat uang asuransi Dari TASPON hmm. Apakah ahli waris bisa menerimanya? Ya baik Ibu terima kasih Itu saja pertanyaannya Ibu Ya, ya baik terima kasih ya. Ibu ya Ya Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jawabannya kita akan simak dari Ustaz dan kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum. Iya, e, uang pensiun, e, uang asuransi, uang asuransi yang didapatkan e, dari pekerjaan Seseorang apakah halal bagi ahli warisnya ataukah tidak? Ya, ini sebenarnya ya, uang asuransi ya pada asalnya ya. Apabila asuransi tersebut adalah asuransi eh, komersial, maka ini diharamkan. Ya, tapi apabila asuransi tersebut adalah asuransi sosial, ya maka itu dihalalkan. Ya, apabila asuransinya adalah asuransi sosial, maka itu di dihalalkan sebaliknya apabila asuransi adalah asuransi komersial ya untuk mencari keuntungan ya maka eh, ini adalah asuransi yang diharamkan Allah alam ya anak saya tidak tahu tentang taspen ini taspen ini hakikatnya bagaimana dan apakah itu termasuk asuransi sosial ataukah asuransi komersial ya Allah alam saya tidak bisa menjawab ya Karena saya tidak mengetahui hakikat dari asuransi tersebut ya. Tapi eh, ada kaedah umum seperti yang saya sebutkan tadi ya bahawa apabila taspen itu masuk dalam asuransi sosial maka dibolehkan untuk diambil manfaatnya ya. Apabila asuransi tersebut adalah asuransi komersial ya maka tidak boleh diambil manfaatnya. <tuh> Alam. Saya pusat izah kelakar, satah barakah kelakar. atas jawapan yang telah anda Dan ikut alis selamat asal masih mem... kami masih membuka interaktif salawat jawab bagi anda yang bertanya. Silakan menghubungi kami di 021 Kami akan kembali pertanyaan melalui telepon di 021 823 6543 ya. Silakan. Baik, silakan. Mohon maaf sebelumnya Mereka mungkin itu. tolong dicekkan dulu suara televisinya ataupun radionya. Iya, silakan Pak ada dengan siapa Bapak? Eh uh, Ahmad dari Tangerang. Pak Ahmad dari Tangerang. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya. Iya, ada seorang ibu hmm. yang amanahkan kepada saya. Hmm. Ibu ini punya sebidang tanah. Ibu hmm. ini 600 meter hmm. Hmm. Kemudian dia uh, dulu ya saya enggak tahu tepatnya kapan tidak hmm. ada kesepakatan hmm. dengan seorang untuk menjualnya hmm. kemudian uh, sudah diterima uang kurang lebih 20 juta hmm. tapi setelah itu tidak ada keterusannya putus hubungan hmm. antara ibu ini yang mengamanakannya dengan yang pembeli setelah beberapa lama dan saya diminta untuk uh, mencari ibu itu karena nggak ada kontaknya, alhamdulillah ketemu. Kemudian setelah ketemu, ibu tanah itu sudah berdiri bangunan, hmm. uh, belum selesai. Mula saya tanya dan ibu pembeli itu dia mau menyelesaikan dengan harga yang dulu. Hmm. Jadi nomor 100 meter itu sekitar uh, kurang lebih dulu 100 jutaan. Sekarang tanah itu di situ NJOP-nya cerita 2 jutaan per meter. Jadi kalau 600, 600 meter x 2 juta, dia 1, sekian. Tapi ibu yang mempunyai tanah itu dia tidak minta banyak, cuman minta 500 ribu aja. Karena memang ada dulu sahabat ya, almarhum -Al suaminya itu sahabat, ya, ya. nggak dikasih lah ya, murah gitu ya. Cuman ibu ibu yang ini tetap ingin nah, harga yang lama, ya, apa ya? namanya harga yang lama ya Bentar yang penjual yang beli, apa yang penjual harga hmm. yang baru ya. terus kesepakatan ya. apa namanya eh uh, belum terjadi belum terjadi. jadi masih yang ini naik sedikit yang ini turun gitu ya hmm. tapi yang saya nanya hukumnya gimana nih apa harus harga lama agar gitu ya hmm. karena ada putus hubungan yang nggak bisa apa yang nggak nggak antara penjual dan pembeli ini hmm. bagaimana syariatnya apa bisa gitu ya, ya. dinikahkan dengan harga Baik. yang lama Baik, kasih, karena masalah Bahamad. tanah ini kan ya. kalau yang emas kan memang mustikas kalau tanah juga ya. nih saya kira-kira begitu terima kasih pertanyaan Ahmad ya jazakallah khairan terima kasih pertanyaan untuk atas pahamat yang telah disampaikan dan kepada Ustaz kami persilahkan. Eh. Sebenarnya eh, perlu ditanya juga ya Saya belum eh, ada pertanyaan yang sangat mempengaruhi masalah ini ya Ini saya tadi ingin bertanya ya Apakah eh, terputusnya hubungan ini disebabkan karena pembeli Ataukah disebabkan karena penjual Ya Apakah pembeli yang tidak mau membayar atau ya mengakhirkan pembayaran dalam waktu yang sangat lama sehingga harga menjadi naik sangat tinggi ataukah karena penjual yang tiba-tiba menghilang padahal si pembeli ya ingin membayar ketika itu ya atau dekat-dekat waktu ya ini perlu ditanya Ya, karena ini akan sangat mempengaruhi hukum dari masalah ini. Kalau misalnya ya saya saya tak jawab secara global saja ya. Kalau misalnya kesalahan terjadi karena penjual ya. Jadi sudah ada kesepakatan tanah ya misalnya dijual dengan harga 100 juta. Pembeli baru membeli baru menyerahkan harga 20 juta Ketika itu sebenarnya Ya akad sudah terjadi Akad sudah harus diteruskan Sudah menjadi akad yang Mempunyai konsekuensi hukum Perpindahan hak milik Ya, Walaupun harganya Belum diserahkan Secara lengkap Sehingga Antara penjual dan pembeli harus meneruskan akad tersebut. Tidak boleh salah satu dari kedua belah kedua belah pihak ini membatalkan akad secara eh, secara pribadi. <tuh> harus dua sepakat untuk membatalkannya. Kalau tidak, maka akad harus diteruskan. Walaupun uang yang diserahkan baru sebagian. Tapi karena Barangnya ada dan uangnya sudah diserahkan, maka sudah terjadi perpindahan kepemilikan. Ya. <tuh> Makanya apabila ya, sebenarnya pembeli ingin melengkapkan atau melunasi kekurangan dari uang untuk pembelian tanah ini, maka dan kemudian pembelinya tidak ada, ya. Dicari-cari pembelinya ternyata tidak ada. Di telepon-teleponnya ganti. Ya. Padahal pembeli ingin ya melunasinya dengan segera. Sampai bertahun-tahun, Sepuluh tahun misalnya. Tanah berubah drastis, drastis harganya. Baru ketemu. Dan pembeli ingin meneruskan akad yang dulu. Maka si penjual tidak ada hak untuk mengubah harga karena kesalahan pada diri dia kesalahan pada pihak penjual kenapa penjual menghilang dalam waktu yang lama padahal pembeli sudah ingin melunasinya dari awal waktu ya dan ketika itu ketika pembeli ingin melunasinya ya tidak ada perubahan yang berarti dari harga tanah tersebut kalau keadaannya sebaliknya, ya. Si penjual ya ingin si pembeli membeli dengan eh, melunasnya dengan segera. Dan tidak ada info dari pembeli. Penjual mencari-cari pembelinya tidak ada. Rumahnya pindah misalnya. Kemudian ee eh, dihubungi lewat teleponnya ternyata juga nomornya berganti Sepuluh tahun kemudian baru pembelinya menghubungi penjual dan ingin melunasi tinggal 80 juta maka ketika ini ya penjual berhak berhak untuk eh, meminta haknya ya di sini ada hak perdamaian. Ya, di sini ada hak perdamaian. Kenapa demikian? Ya, karena ini salah pembeli. Ini salah pembeli. Dan dalam waktu yang sangat lama ini ya, si penjual ya harusnya bisa memanfaatkan uang dari kekurangan itu. Dan di sini penjual sangat dirugikan ya dengan diakhirkannya dalam waktu yang sangat lama dan akhirnya harga ya naik drastis seperti ini. Ya. Maka ketika ini ya di, dibolehkan bagi penjual untuk berislah, untuk e, merunding kembali harga yang ditawarkan, ya. Karena apa? Karena penjual sangat e, penjual sangat merugi, karena tindakan pembeli, ya. Maka e, ini sangat mempengaruhi akad. Ya, ini sangat mempengaruhi akad sehingga dibolehkan bagi penjual untuk meminta eh, harga yang lebih dari itu, ya. Karena memang ini adalah kesalahan dari pembeli. Intinya dikembalikan, ya. Kita lihat masalahnya tadi. Ya. Apakah ini kesalahan dari pembeli ataukah kesalahan dari penjual? Kalau itu adalah kesalahan dari penjual, maka penjual tidak berhak untuk eh, mengambil eh, tambahan harga karena itu kesalahan dia sendiri dan dia yang menanggung risikonya. Tapi kalau kesalahan ini ada pada pembeli, maka pembeli yang menanggung risikonya sehingga penjual berhak untuk meminta e, tambahan harga, ya merunding kembali harga yang pantas untuk tanah tersebut, ya. Demikian jawaban yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan mohon maaf ya apabila jawaban kurang e, begitu mengena ya karena e, qadarullah Wahai syaiful, tidak bisa eh, berhubungan langsung dengan penanya. Eh, dengan berakhirnya jawaban ini, berakhir pula kajian kita tentang kaidah fikih pada hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari ilmu, dari kajian ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkaif dan mudah-mudahan kita, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Amin, amin ya robbal alamin dan Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.